Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa kabar Rampung Gak dilanjut Luar biasa Allah Akbar Yang di belakang Jomblowati Fisabilillah Pada sehat Semuanya siap hijrah status tahun depan bulan depan Ramadhan ya insyaallah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunnali nah tadia an hadana Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Radhina billahi robba wa bil Islam dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Malam ini adalah malam yang sangat istimewa buat kita semuanya bisa silaturahim dan bisa nongkrong di masjid. Mudah-mudahan walaupun berdesak-desakan panas-panasan mungkin sebagiannya berasal dari jauh setiap langkah kaki teman-teman yang udah jalan ke sini Allah jadikan sebagai penggugur dosa Dan mudah-mudahan Setiap langkah kaki teman-teman kesini itu Jadi kayak langkah-langkah Menuju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala Kan kata Nabi apa Siapa yang menempuh jalan Untuk mencari ilmu Maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga Jadi kita bukan sedang Pergi ke suatu tempat Atau ke suatu masjid Ini namanya masjid apa? Al-Muhajirin Al Kita tuh bukan lagi Melangkahkan kaki ke masjid Al-Muhajirin Tapi kita lagi melangkahkan kaki kita Ke surga Jadi setiap kali teman-teman Berangkat ke majelis ilmu Walaupun niatnya adalah Mencari ilmu Tetapi Harapannya adalah kita sedang mencari surga Allah Setiap kali ada kesulitan dalam perjalanan untuk mencari ilmu Anggaplah itu hanyalah kemudahan yang nanti akan kita dapetin di akhirat Sekali kita dapetin kesulitan di dunia dalam mencari ilmu Maka sekali itu juga kita dapetin kemudahan nanti di akhirat menuju ke surga Jadi kalau kita dapetin lebih banyak kesulitan Gak dapat tempat Berarti Allah sediakan tempat yang lebih Luas di dalam surga Ternyata duduknya paling belakang Nanti Allah ta'ala Sediakan surga yang paling dekat kepada Allah ta'ala Setiap kali kita Ngedapetin kesulitan Dan memberikan effort lebih Untuk mencari ilmu Maka setiap kali itu juga Allah mudahkan bagi kita jalan-jalan Ke surga, amin Sehingga kita tetap semangat dalam mencari ilmu dan nggak gampang menyerah terus berusaha walaupun mungkin apa yang kita dengarkan itu sebagiannya kita udah tahu atau sebagiannya kita udah pernah dengar di tempat yang lain atau bahkan banyak sekali Ustadz Ustaz yang menyampaikan ilmu jauh lebih baik daripada saya terus kenapa kita masih duduk di sini? Bukan hanya ilmu yang kita dapetin ketika kita duduk di dalam majelis, tapi nama kita itu terdaftar, terregister di diantara lauhah spanduk spanduk surga. Di surga itu, by the way, teman-teman, ada spanduk, bahasa Arabnya lauhah, dan spanduk surga itu dituliskan dan Nama kita ditulis di sepanduk surga Yang digantung di Pintu-pintu surga Yang ditulis Di depan istana surga Ini istana milik Fulan Bin Fulan Terus nama kita Ditulis kayak gitu Salah satu caranya adalah Kalau kita istiqomah Dawam, rajin Hadir di dalam majelis Ilmu Itu nama kita bakalan Dicatat sama malaikat Dan ditulis di lawahnya surga Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Selalu -nyebut, nyebut nama kita Di hadapan para malaikat Kayak ngebanggain gitu Eh para malaikat lihat tuh hamba saya Allah menyebut nama kita Kayak gimana nyebutnya Disebutkan nama persis seperti yang ada di KTP kita Kecuali kalau kita nggak suka dengan nama di KTP, karena namanya mungkin nama-nama yang kayaknya uh, kurang mengandung doa kayak misalnya namanya nama yang berbeda dengan akidah kita, kayak nama Krishna, Dewi nggak apa-apa namanya nggak usah dirubah, cuman panggilannya dirubah kalau Dewi mungkin dipanggil Aisyah misalnya dipanggil Maryam nama aslinya de Dewi, kayak Nabi itu manggil Aisyah siapa? Itu sebutan, bukan panggilan. Sebutan itu maksudnya Nabi kalau ngomongin ke orang lain, eh kalian tahu enggak Humayro gitu. Tapi kalau manggil Aisyahnya, manggilnya Aish, Aisyah jadi Aish disingkat gitu. Terus begitu sampai di Jawa Barat, jadilah Aish. Soalnya orang Indonesia kan enggak bisa bilang in, jadilah e eh. Oh, yes. Sama tuh kayak ada teman saya orang Sunda kuliah di Mesir. Kita barengan nih lagi daftar di Al Azhar. Kan ditanya nama, ismakay gitu. Nama kamu siapa? Terus dia bilang nama saya namanya sebetulnya bagus artinya dalam bahasa Sunda itu bagus banget, cuman ketika di Translate ke bahasa Arab Jadi agak susah dibaca Namanya cecep Kan nama bagus kan Kasep kan artinya ganteng Keren gitu kece lah Apa Kasep ke? kecep Kece maksudnya Siapa nama kamu? Cecep Zaibaro Gimana cara bacanya Dalam bahasa Arab tidak ada huruf C, Yang ada shin Akhirnya bacanya ship ship dan dalam bahasa Mesir ship ship itu artinya sendal jepit namanya bagus cuma bedalah lahja. dan orang Arab juga kalau ke Indonesia kadang-kadang suka berubah-rubah gitu kayak misalnya orang Indonesia ada namanya cewek namanya Maisarah. Neng namanya siapa? Mbak namanya siapa? Maisarah? orang Arab kaget karena Maisarah itu adalah pembantunya Kadijah dan Maisarah pembantunya Khadijah itu laki-laki baru tahu kan? Itu laki-laki loh, bukan perempuan yang nemenin Rasulullah Muhammad SAW berdagang ke Syam berdua. Gak mungkin juga Nabi jalan sama cewek. Coba Maisarah itu laki-lah, laki-laki. Cuman namanya pakai roh di Indonesia yang ada ohnya seolah-olah perempuan. Makanya pas berangkat Umroh dilihat sama. Orang askar gitu, nama kamu siapa? Maisarroh Tapi perempuan mereka agak-agak heran gitu Ini artinya Ini eh, tadi ngomong apa sih? Jadi kesini <laughs> Nama kita akan dicatat, dipanggil, disebut, dibanggain sama Allah di Arash Sesuai dengan nama yang ada di kartu identitas kita Atau sesuai dengan nama panggilan kesukaan kita Itu benar-benar dipanggil Allah, kalau kita menyebut nama Allah dalam majelis kita, kata Nabi, maka Allah akan menyebut nama kita di dalam majelisnya. Apa majelis Allah? Arash Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah itu nggak mention kita tuh di Arash tuh. Begitu Allah nggak tipkan dosa, terus di mention kan siapa aja yang dapat tuh? Ternyata Et Hanan Ataki misalnya. Di mention sama Allah setiap kali kita nge mention Allah. Allah gimana nge-mention Allah dalam kehidupan kita? Kalau kita lagi makan, mention Allahnya bismillahirrahmanirrahim Habis makan, mention lagi Allah, alhamdulillah Minimal segitu tuh, kalau nggak hafal yang panjangnya Selalu mention Allah, bukankah kita kalau nge-posting sesuatu di Instagram Sama teman kita, terus kita nggak nge-tag dia itu secara etika sosmed kan kurang bagus ya? Kita lagi uh, foto bareng nih, foto bareng lagi makan di kafe mana gitu. Terus juga yang traktir kita makan, foto selfie atau wifi lah. Setelah kita selfie selfian dia bilang, ah uh, malam ini beruntung banget kita makan steak bu, yang harganya 500.000 ribu tapi gratis gara-gara di treatment. Tapi temennya nggak di mention. itu kayak kurang apa kayak kurang peka gitu secara eh, sos sosmed gitu juga kita dengan Allah kita makan rezeki rizki Allah, tapi Allahnya nggak dimention gitu kita makan rezeki dari Allah siang dan malam terus udah uh, kenyang sendawa udah beres saja tidur berarti kita kurang beretika secara sosmed kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi mention Allah sebelum kita makan masya Allah alhamdulillah ini makanan dari Allah Bism Jadi kalau bahasa sosmednya Ad bismillah Udah selesai makan at alhamdulillah Siapa yang suka mention Allah Allah juga akan mention dia Setiap kali Allah posting kebaikan Allah posting ampunan dosa at nama kita Allah posting rezeki at nama kita Allah posting jodoh at nama kita Mau di posting jodoh terus at nama kita Setiap kali Allah turunkan rahmat Tahun ini yang akan nikah Satu, dua, tiga terus disebutin nama kita ada di situ walaupun yang paling belakangan tanggal 31 Desember misalnya Intinya mah kita selalu nge-mention Allah dalam hidup maka Allah bakalan nge-mention kita dalam rahmatnya Jadi berbahagialah teman-teman malam ini kita dipilih oleh Allah untuk termasuk diantara orang yang menghabiskan malam dengan itikah teman-teman tahu itikaf di masjid itu walaupun kita cuma duduk doang nggak ngerti nih Ustadz ngomong apa sih nggak kedengeran gak jelas suara miknya storing misalnya nggak kedengeran tetap aja berpahala nggak ada yang sia-sia nggak -sia. usah kita uh, apa ngelamun kita ketiduran kan biasanya suka dapat sakinah ya kalau duduk di masjid Kalim, ya. sakinah sakinah itu didapatkan dengan dua cara satu dengan cara menikah sakinah mawadah, warahmah gitu. Apalagi kalau yang dinikahin itu namanya sakinah. Terus yang kedua, dapatin sakinah itu duduk dalam majelis ilmu. Mana ciri-ciri orang yang dapat sakinah? Biasanya dia ngangguk ngangguk Kalau udah mulai ngangguk ngangguk nah ini udah mulai dapat sakinah nih, tenang gitu. Coba nonton bola, sakinah enggak? nggak? Gak bakalan. Nonton film Fast and Furious, sakinah nggak? Tapi kalau dengerin ilmu langsung sakinah baru prolog baru alhamdulillah wasallam wasallamualaihi wasallam udah turut dia udah mulai masya allah baru diangkat sakinanya begitu majlis ilmunya bu bubar langsung sadar gitu tetap dapat pahala orang yang nggak sengaja aja duduk di dalam majlis ilmu tetap dicatat namanya gimana kalau sengaja nggak sengaja tuh jadi allah tuh setiap hari nyirimin malaikat dengan jumlah yang tidak terhingga untuk berjalan-jalan di bumi nyari ngepoin orang yang lagi duduk dalam majelis ilmu. Jadi ada malaikat tugasnya hanya kepo aja. Kepo siapa? Kepoin orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Dicari sama malaikat, kan kepo kan? Distalking satu-satu. Ini ngapain nih? Ini ngapain nih gitu? Bahasa hadisnya? Malaikat itu diutus di muka bumi kerjanya ngapain? Cuman pengen cari tahu di mana ada majelis zikir atau majelis ilmu. Sampai malaikat itu masuk ke ganggang Turoqat, bukan syawari, bukan jalan besar, tapi ke gang juga dia masuk. Kalau bahasa sosmed tadi, akun yang followersnya cuma dikit pun dibukain. Ih siapa sih ini ngapain sih gitu? Saking kayak ke, Kepo satu persatu. Kayak orang ngepoin mantannya. Jangan ngepoin mantan, jangan. nggak bisa move on. Karena saya pernah ngerasain. Bercanda. Serius tapi. <laughs> ngepoin mantan tuh nggak bisa move move on, jangan. Mending kita ngepoin akun-akun yang banyak nasehatnya. cari sesekali sih bolehlah ngepoin misalnya juragan apa jidan pribadi gitu ya pengen lucu-lucuan gitu. Wah lagi ngapain dia? Ternyata lagi joget misalnya. Intinya mah ada malaikat yang diutus oleh Allah kerjanya ngapain? Mencari majelis ilmu. Sampai ke ganggang. Begitu malaikat ini dapat majelis ilmu, malaikat ini saling nge-mention. "Ilhumu ilayya" kalau bahasa hadisnya. Kesini, kesini, kesini ini lagi ada Majlis Ilmu anak muda semua loh, jomblo blok lagi tu. Kau malaikat tahu status kita, malaikat tahu tentang tentang kita. Terus malaikat-malaikat pada pul tu dimention sama temennya ngumpul lah malaikat. Ada ribuan malaikat berkumpul di antara Majlis Ilmu. Terus kemudian Allah nanya kepada para malaikat yang lagi ngumpul, Wahai para malaikat. Kenapa kalian berkumpul di situ? Dan Allah Maha tahu jawabannya. Malaikat menjawab, di sini ada majelis ilmu ya Allah. Orang-orang menyebut namamu ya Allah, memuji Engkau ya Allah. Allah kemudian bertanya, ya malaikat, apakah mereka pernah aku? Kata malaikat, tidak. Kata Allah, gimana kalau mereka pernah melihat aku? Kata malaikat, mereka akan lebih semangat lagi memujimu ya Allah karena udah ngelihat. Kemudian Allah bertanya Wahai para malaikat Apa yang mereka minta Kata malaikat mereka meminta surgamu ya Allah Allah bertanya Apakah mereka pernah melihat surga aku? Kata malaikat tidak pernah Kata Allah gimana kalau mereka pernah melihat surga aku? Kata malaikat pasti mereka akan Tidak berhenti untuk berdoa Supaya dapat surga Dan akan terus sujud ruku, sujud, ruku Supaya dapat surga Allah nanya lagi, wahai malaikat, apa yang mereka takutkan? Wahai malaikat, apa yang mereka takutkan? Kemudian malaikat menjawab, mereka takut dan berlindung dari api nerakamu ya Allah Allah nanya, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Kata malaikat, nggak pernah ya Allah Kata Allah, gimana kalau mereka melihat nerakaku? Kata malaikat, Pasti mereka tidak akan berhenti menangis ya Allah karena takut diazab dengan nerakamu Kemudian Allah bilang Wahai para malaikat Bersaksilah kalian Sesungguhnya aku telah menghapuskan dosa-dosa mereka Aku wajibkan bagi mereka surgaku Dan aku jaminkan mereka terlepas terbebas dari api nerakaku Coba Allah menyuruh malaikat bersaksi itu. Kalian jadi saksi ya para malaikat dan malaikat nggak pernah bohong. Kata Allah, Aku pamit dosa-dosa mereka, Aku masukkan mereka ke surga, Aku bebaskan mereka dari api neraka. Kalian yang jadi saksi. Tiba-tiba ada malaikat yang nanya, Allah, sebenarnya sih di antara mereka itu ada orang yang sebetulnya bukannya kebetulan, ketiduran di situ. Hadisnya gitu kan? Ada orang yang lagi istirahat di masjid ketiduran tiba-tiba jadi rame karena ada majelis ilmu ada tablik akbar dia jadi di tengah-tengah mereka nah dia mah niatnya bukan mau mencari ilmu cuma istirahat cuma tidur kata Allah dia pun mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain karena dia berada di antara mereka coba nggak sengaja doang cuma gara-gara kebenaran dia tidur di situ. Tetap dapat kebaikan dari majelis ilmu Gimana yang sengaja Datang jauh Kadang-kadang Kalau misalnya lagi macet mati, Hujan, panas Dia keluarkan biaya untuk ongkos e, Transportasi dan Pasti Allah subhanahu wa ta'ala Menyimpan kejutan yang lebih besar Untuk orang-orang seperti itu Jadi kita bersyukur Kita termasuk mudah-mudahan Di antara orang-orang yang Allah rahmati dalam majelis ilmu Teman-teman yang dirahmati Allah Malam ini kita bahas tentang cinta Cuman cinta malam ini itu cinta kepada Allah Cinta kepada Rasul dan cinta kepada orang soleh Ini biar lengkap nih Cinta kepada Allah Cinta kepada Rasul Dan cinta kepada orang soleh Ada satu kisah Seorang sahabat yang cinta banget kepada Allah Sehingga kalau dia sholat Dia selalu memilih ayat tentang Allah Padahal kan semua ayat itu baik ya Surat Yasin baik Surat Al-Kahfi baik Surat Ar-Rahman baik Semuanya juga firman Allah Tapi dia milih satu surat Yang isinya itu tentang Allah banget lah pokoknya Gak ada pembahasan lain kecuali Allah doang gitu Yaitu surat al-ikhlas Jadi jelas ya Kenapa dia memilih surat al-ikhlas Bukan karena pendek Kalau kita kan milih al-ikhlas Karena emang males ngafal yang lain nih Asal sholat pasti al-ikhlas Dan memang nggak salah Cuman ada hal-hal yang agak-agak Gimana gitu Kita memilih al-ikhlas bukan karena faham Karena udah di luar kepala Pasti kulhu Nah ada sahabat yang membaca Al-Ikhlas itu karena cinta banget kepada Allah Setiap kali dia jadi imam pasti ahad. Jadi orang kalau jadi makmum dia udah gak perlu mikirin dia bakalan baca apa ya Pasti Al-Ikhlas Pasti rakaat satu Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas Akhirnya lama kelamaan orang-orang mulai ngeluh Lapor ke Nabi Ya Rasulullah Boleh enggak? Kalau yang ngimamin kami itu jangan dia lagi deh Kenapa kata Rasulullah Dia kayaknya hafalannya itu-itu Ya Rasul, cuma ahli ikhlas doang yang dibaca Gak pernah ganti surat yang lain ya Rasul tuh, Akhirnya dipanggil sama Rasul Tabayyun, klarifikasi Eh, kamu kenapa kalau sholat suka baca ahli ikhlas melulu Emang gak punya hafalan yang lain Apa jawab? Ya Rasulullah Surat itu Isinya adalah tentang kekasih saya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya cinta dengan surat itu karena isinya adalah tentang Allah ya Rasul. Saya enggak enggak mau baca surat yang lain kecuali setelah membaca surat Al-Ikhlas. Kalaupun dia baca surat yang lain tetap ada Al-Ikhlasnya. Misalnya dia baca Al-Baqarah, ujung-ujungnya Al-Ikhlas juga. Habis surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa usaha bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad tetap aliklas itu ke bawah, nggak pernah lupa. Jadi hashtag dia banget lah pokoknya. <tuh> Kalau dia posting sholat pasti hashtagnya alih aliklas karena dia tuh cinta banget dengan surat Al-Ikhlas Apa komentar Nabi begitu dia posting hashtag itu, Nabi komen Sesungguh masuk surga dengan apa yang dia cintai. Karena dia cinta sama surat Al-Ikhlas karena Allah. Maka Nabi menjamin dia termasuk Salah satu ahli surga yang masuk surga Karena surat al-ikhlas Surat apa yang paling kita sukai? Al-ikhlas juga ya? <SILENCIO> karena negara itu teman-teman ya Saya keliling di beberapa tempat Setiap negara itu emang ada surat favorit sih Sirip itu Sirip paling senang dengan surat al-mulk Rata-rata Imam Mesir itu senang banget mengulang-ulang surat Al-Mulk Kalau Palestine mereka senang membaca surat Al-Amfal Terutama Gaza Karena Palestina kan dijajah oleh Israel Dan mereka ngerasain banget keajaiban-keajaiban yang ada di dalam surat Al-Amfal Kayak Perang Badar gitu Terus kalau Mekah senang banget baca surat Al-Kahfi Kalau Madinah rata-rata diulang-ulang yang paling sering itu surat Ar-Rahman. Kalau Indonesia al ikhlas Gak apa-apa kalau itu karena cint, cinta. Yang jangan karena mudah doang gitu. Walaupun sebetulnya nggak dosa sih, cuman kayak kita kok kurnaah banget ya dalam Al-Quran. Sedangkan dalam urusan dunia kita kurang kurnaah. Harusnya dalam urusan Al-Quran mah kita sedikit rakus gitu. habis al-ikhlas, annas, al-falak, al-kafirun terus sampai 30 juz. Artinya ada orang yang mencintai Allah ekspresinya dengan cara membaca mengulang-ulang surat al-ikhlas. Ada lagi yang eh, sahabat Nabi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala saking cintanya dia kepada Allah dia itu oh, ada masa Maka dia akan menyebut nama Allah Saking dia cintanya sama Allah Dia nggak berasa lagi tentang urusan dunia Kalau sudah menyebut nama Allah Ini tabiin, maaf bukan sahabat Namanya Urwah bin Zuber Urwah bin Zuber Urwah itu pernah sakit Kakinya kayak Kalau di kita mah kayak tumor, kayak kanker gitu Terus dokter memutuskan Kayaknya kaki dia harus diamputasi Minta pendapat Urwah Ya Urwah kaki Sudah kena bakteri Kalau bahasa orang dulu Kalau dibiarin Bakteri itu akan menjalar Dan bisa menggerogoti seluruh tubuh Kalau kamu mau Kami akan memotong kaki kamu Diamputasi Kata Urwah Ya sudah saya ridho dengan ketentuan Allah Kalau memang itu yang terbaik potonglah kaki saya Akhirnya Tim dokter ini Ketika mau memotong kaki Urwah, menawarkan kepada Urwah bius. Pertama biusnya dengan cara ditawarkan kamar, biar dia hilang akal, tapi tetap sadar dan tidak ngerasain sakit. Ya Urwah minumlah ini. Kata Urwah ini apa? Kamar kata mereka. Kalau di kita mungkin kayak narkoba gitu dikasih morfin atau apalah gitu. Ini kamar kata Urwah. Eh, kata dokter. Urwah bilang. Untuk apa kamar? Supaya kamu tidak merasakan sakit saat sedang dipotong kakimu Kata urwah Maazallah Saya berlindung kepada Allah dari barang-barang seperti ini Bayangin, padahal untuk kesehatan Kadang morfin pun dihalalkan oleh ulama Kalau demi untuk kesehatan, kesehatan kayak darurat gitu Tapi urwah walaupun halal, dia nggak mau Karena itu kamar Dia menjauh setetes pun dia nggak mau Saya tidak mau pakai kamar Dokternya rapat lagi terus memutuskan ya udah kalau nggak mau pakai kamar gimana kalau di bius aja? Di bius itu apa? Kamu akan dikasih semacam kain yang udah di, ini dengan cairan di, dihirup oleh uh, urwah kemudian dia akan hilang kesadaran pingsan bius total. Kalau udah kayak gitu saya nggak ngerasain sakit nggak kata dokter kata ruah maazal bukankah sakit itu kifarat dosa? Jadi kalau saya tidak merasakan sakit Berarti dosa saya tidak diampuni oleh Allah Saya nggak mau, mending saya ngerasain sakit Supaya diampuni dosa Coba Urwah bin Zubair Minta sah, minta sakit Jadi kalau kita kesakitan Atau kita ngerasain sakit Apalagi sakitnya tuh di Itu kifarat dosa teman-teman Yang paling sakit dia gimana ini? Ngomongnya eh Kita udahan aja ya Udahan gimana Kita adik kakak aja yuk. Lantut. Itu sakit banget. Mending kita nggak, nggak kenal ya daripada adik kak, adik kakak. Jadi kata Orwa, saya nggak mau kehilangan rasa sakit karena rasa sakit itu adalah kifarat dosa. Terus gimana nih? Ya udah, pokoknya nggak mau dibius nggak mau dikasih hammer. Dokternya musyawarah lagi, terus tiba-tiba bawa laki-laki beberapa orang masuk ke ruangan itu, ruangan bedah. laki-laki itu pada pegang tangan Urwah, kaki Urwah. Urwah bilang, "Eh, ini ngapain Ini Mau dikeroyok?" Kata mereka, "Ya Urwah, dipotong tak itu sakit daripada kamu meronta-ronta dan gak beres, jadi dipegang sama laki-laki yang lain." Kata Urwah, nggak perlu, coba." Terus gimana caranya? Biarkan saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. nggak perlu kamar, nggak perlu bius, nggak perlu dipegangin, nggak perlu diikat, udah biarin aja saya berzikir pada Allah. Nanti kalau saya udah mulai khusyuk, baru kalian operasi, bedah. Oh ya udah, coba dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Mulailah dokter ragu-ragu gitu. Ini orang bisa nggak ya? Zikir dipotong kakinya, coba dikit, dicolek dulu. Biasa aja tuh. Subhanallah, Subhanallah. Mulailah di iris kulitnya. Sebiris kulitnya teh. ya terus subhanallah, subhanallah, subhanallah mulai kencang suaranya. Terus sekarang yang kedua, udah kulit, udah beres lingkaran kakinya, sekarang dagingnya. Daging, bayangin kayak di tempat penyembelihan hewan. Dagingnya tuh benar-benar dipotong oleh tim dokter. Subhanallah, laa hawla wa laa quwata illaa billah, laa hawla wa laa quwata illaa billah. Yang berikutnya yang lebih berat tulangnya, pakai gergaji. Gergaji apa? Besi gitu yang kecil, tajam. Dan bunyinya lagi tuh, S -s -s tulang. <SILENCIO> yang menceritakan kisah ini aja ngilu coba. Gimana orwah ya? Gergaji tulangnya tuh. La billah, la billah. Terus berzikir kepada Allah sampai kakinya udah dipotong. Kemudian dokter memanggil, ya urwah, ya urwah, apa? Udah beres? Udah? Gak satu step terakhir? Apa step terakhir? Dan ini yang paling sakit kata dokter. Ya udah saya ingat Allah lagi. Subhanallah, wallah alhamdulillah Allah akbar. Tiba-tiba kakinya yang udah dipotong tadi untuk menghentikan pendarahan dimasukin ke dalam minyak yang mendidih. Saat itu juga urwah mengatakan Allahu akbar, pingsan. apakah urwah tidak merasakan sakit sakit, cuma kalah dengan cintanya kepada Allah sakit itu manusiawi, cuma kalah dengan cinta, kayak kita kalau nungguin pakai payung gitu ya, payungnya dia kesiapain, ke kita atau kesedia, dia kan dia di sini istri maksudnya dia kan yang pakai payung, kita mah ah atau yang lebih gentleman lagi lebih cowok lagi tuh, pas lagi naik motor berdua, lupa bawa Jas hujan, akhirnya kita kasih jaket kita ke dia gitu. Kita kalau perlu baju kita jadi kita nggak pakai baju se. <tuh> Ma, mama kedinginan, nggak apa nggak apa apa, udah udah bawa oh, se. banget kan, cuma keren masih baju jaket, terus uh, naik motor berdua. Kita ngerasain dingin nggak sih? Ngerasain tapi kalah oleh cinta. Masuk angin nggak? Masuk, habis itu kan minum mantingan di rumah, dikerok, kasih koyo, sini semuanya. Tapi kenapa kok masih bertahan? Karena kalah oleh jin. cinta Cinta itu adalah kekuatan paling besar yang Allah berikan kepada makhluk, dan dia buah dari iman. Puncaknya iman bahkan. Kalau orang belum punya rasa cinta, dia nggak akan ngerasain iman itu manis. Makanya, toran gitu, nggak pakai baju juga. Dilakuin kan Panas, hujan, dan segala macam Pokoknya kalau bahasa zaman mah Laut akan kuseberangi Gunung kan kuda? kudaki Pokoknya dilakuin segalanya Demi cinta Pernah berkorban demi cinta? Soleh-soleh ya <tuh> -soleh> Kalau jatuh karena cinta <tuh -soleh> Sering ya Cinta itu Kekuatan yang paling besar Kalau kita pernah ngelihat orang Atau kita ngerasain sendiri Gimana dia menjadi seseorang yang luar biasa Gara-gara jatuh cinta Kenapa sih kita nggak penasaran Gimana ya rasanya kalau jatuh cintanya ke Allah Jatuh cinta ke makhluk aja Bisa gitu-gitu amat Gimana kalau ke Allah Tiba-tiba jadi puitis Tiba-tiba jadi romantis By the way teman-teman Romantis itu bukan Dilatih Tapi dirasakan Orang kalau udah punya rasa Romantis otomatis tuh spontanitas. Lihat dulu wajahnya, wajah istri kita maksudnya. Kalau belum punya istri nggak usah dibayangin. Nanti maksudnya nanti kalau udah halal pas ngelihat wajahnya kita rasakan perasaan yang dalam di hati, di hati kita, terus kita pegang rusuk kita. "Pak, kenapa sakit jantung?" Enggak. "Sakit rusuk." Bukan sakit jantung. "Kenapa sakit rusuk?" Karena satu rusukku telah kau ambil. Jee. Separuh paruh aku. Jadi kau adalah paruh aku. Lihat, mah dulu papa mama itu tukang las ya. Kok tak standar atau uh, uh, apa? Saya suka gini nih. Pernah bukan suka pernah gini. Uh, saya punya panggilan khususnya. sering di sini ke istri sebut aja mah gitu, mah ee, boleh minta sesuatu nggak? Apa minta dibikinin kopi tapi jangan pakai gula ya, standar. Oh ya, gula. Soalnya kalau mama yang bikin pasti manis. Yeah. Walaupun Kalau perjujujuannya jung pas dia masuk kamar kita ambil gula sendiri susu. Nggak mungkin lah, mah. Ya, nih pak kopinya. Oh iya mah, ini manis banget pasti. Waduh manis banget ya mah. mama pakai aspartam ya mah dia masuk ke kamar langsung ke dapur manis banget pas dia rasain, pak ini manis pak kan dipegang sama mama bohong banget ya tapi rasulullah tuh raja romantis loh cuman romantis-romantisnya rasulullah tetap syar'i berpahala kalau kita romantis belum halal sia-sia, makanya halalin dulu baru rasain romantismenya cinta tuh kekuatan luar biasa saya cuma nggak kebayang orang kalau jatuh cinta kepada manusia bisa gitu-gitu amat ya sampai, bayangin ada teman saya yang pernah kayak lagi jalan-jalan ke Seoul gitu, ke Korea Selatan di Seoul itu ketika dia lagi jalan-jalan city tour gitu dia ngelihat di pinggir-pinggir sungai, di dinding-dinding sungai gitu banyak tulisan-tulisan berbahasa Korea, terus ada foto keluarga. Sampai teman saya nanya kepada lokal guide-nya eh ini kenapa nih? Artinya apa sih? Kenapa banyak tulisan di pinggir sungai? Kata lokal guide-nya oh ini artinya kuat eh, kata-kata bijak untuk seseorang supaya nggak bunuh diri. Soalnya Korea Selatan itu Angka bunuh diri salah satu yang tertinggi di dunia Jadi seiring mereka makin modern Makin eksis di dunia entertain Maka berbanding lurus juga dengan angka Orang yang uh, apa uh, mentalnya bermasalah Sehingga banyak yang bunuh diri Dan di Korea Tutorial bunuh diri Yang paling disukai di Korea itu adalah Loncat ke dalam sungai Apalagi kalau di musim dingin, karena mereka berpikir kalau masuk ke dalam sungai musim dingin akan meninggal gara-gara kedinginan, di bawah nol. Sehingga rata-rata di jembatan Korea itu suka banyak tulisan, hidup itu indah, jangan bunuh diri, keluarga itu segala macam masih ada harapan, jangan menyerah, jangan menyerah, gitu-gitu deh. Itu dalam bahasa Korea gitu. Ini artinya apa? Orang bisa gitu-gitu amat loh demi cinta. Rela mati demi cinta Dan kita kayaknya nganggap itu wajar gitu Kayak ada satu adegan dulu Sekitar 2 tahun yang lalu Ada seorang cowok naik motor Dengan kecepatan tinggi menabrakkan diri Ke truk yang lagi berhenti di jalan Dan kebenaran truk itu berhentinya Tepat persis depan rumah cewek Yang mutusin dia beberapa waktu yang lalu Kan tragis banget ya Aku nggak bisa hidup tanpa kamu Kamu Ya gitu ya, Korea-Koreaan gitu deh. Terus karena ceweknya nggak balas-balas WA dia, dia japri nggak di read gitu kan? Dia telpon gak diangkat, di-reject gitu. Dia DM gak dibalas, malah di blok nggak bisa nge-follow, request nggak di accept, accept gitu. Akhirnya dia putus asa, naik motor, kenceng nabrakin diri ke truk persis depan rumah si cewek dan meninggal di tempat. Kenapa orang bisa gini? Karena cinta. Jadi wajar kalau ada sahabat Nabi Yang rela mati demi Allah dan Rasul Karena cintanya itu luar biasa Kalau Rasulullah ada apa-apa Mereka pasang badan beneran itu Dan bukan cowok doang, cewek di zaman Nabi Namanya sahabiat Sebutlah dengan bahasa kita seorang cewek yang soleha Kalau nggak salah namanya Ummu Umaroh Tahu kan kisah Ummu Umaroh Yang menjadikan tubuhnya sebagai tameng Bagi Rasulullah dalam perang Uhud Sampai dia punya sekitar 26 bekas Tebasan pedang di tubuhnya Salah satu di bagian tengkuknya Hampir aja memutuskan lehernya Demi apa? Demi melindungi Rasulullah Kok bisa gitu? Cinta Jadi orang aja bisa kayak gitu Ke seorang cewek yang dia cintai Maka harusnya kita pengen banget nih Gimana ya Saya juga penasaran Gimana ya rasanya jatuh cinta ke Allah Gimana ya rasanya jatuh cinta ke Nabi Kok kita bisa banget sih jatuh cinta ke makhluk Tapi kok belum bisa jatuh cinta ke Allah Ini kan kayak agak kurang fair sama Allah ya Padahal makhluk itu baru kita temuin beberapa hari yang lalu tiba-tiba jatuh cinta. Wah oh, dia nih yang gua banget nih ngeklik banget nih. Padahal baru ketemu udah ngeklik. Allah yang menciptakan kita dari sejak kita di kandungan ibu kita. Kok nggak ngeklik? Ngeklik nih. Kita harus sedih karena itu teman-teman. Allah itu lebih pantas kita cintai. Walaupun kita boleh mencintai istri kita, suami, orang tua, anak, ulama. Tapi sebelum semua itu harusnya Allah dulu sama Rasul. Nah yang buat saya penasaran Kok belum ya ngerasain cinta ke Allah itu Kayak cinta ke makhluk, harusnya lebih Tapi kayak juga belum Sama juga be belum Harusnya lebih daripada diri kita dan makhluk Sehingga para sahabat rela mati demi Rasulullah Dia pasang badan, ditebas oleh musuhnya Dia nggak masalah Yang penting Rasulullah selamat Begitu perang Uhud sudah usai Kemudian para sahabat yang terluka Ini masing-masing dibawa ke tenda Untuk dirawat Rasulullah juga gigi beliau ada beberapa yang yang kena geraham beliau juga kena pipi beliau kena tombak gitu kan terus Nabi tapi juga cinta banget sama umatnya jadi bukan cuma umat yang cinta beliau bersabis Nabi nanya di mana umu umaro yang tadi melindungi Rasulullah bayangin di perang Uhud sahabat-sahabat senior aja naik ke atas bukit Ummu umaro dan Abu Bakar turun demi melindungi Rasulullah yang ketinggalan di bawah. direkam di dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ketika kalian meninggalkan nabi di belakang sampai meninggalkan nabi loh dan itu bukan karena enggak cinta cuman saking mereka panik sampai ninggalin nabi tapi umu Umar Abu Bakar As-Siddiq ingat kepada Rasulullah ya Rasulullah mana Rasulullah mana dilihat Rasulullah di antara musuh di belakang sendiri langsung Ummu Marah menyambar ke arah Rasulullah dan menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Rasulullah. Ditebas oleh musuh, ditombak, dipanah, dia tahan dengan tubuhnya. Kok bisa kayak gitu? Pasti karena cinta. Jadi power dari cinta itu tuh luar biasa. Kita tuh berdoa ya Allah, beri saya cintamu. Cinta orang yang mencintaimu. Cinta yang membuat kami dicintai oleh-Mu dan seterusnya dan seterusnya. Cinta itu sesuatu yang paling luar biasa. Sampai akhirnya pas Nabi datang ke apa ke tendanya Ummu Amarah, Pengen ngelihat kondisi Umarah yang tadi kena luka sampai 26 bekas luka. Nabi memberi salam dulu. Assalamu Kalau dalam bahasa lain assalamu alai ala apa ahlil khiba. Selamat kepada penghuni tenda ini kata Nabi. Mendengar suara Nabi, Ummu Amarah yang tadi lagi diperban, lagi tidur kesakitan yang tadi agak-agak sedikit merintih. Mendengar suara Nabi langsung bangkit, langsung bangkit, kemudian sikap langsung kayak gini, nggak mau kelihatan oleh Nabi kalau dia lagi kesakitan itu membuat Nabi sedih. Dia nggak pengen Nabi sedih, coba bayangin. Walay kessalam, Walay kesalam ya Rasulullah dibukain pintu eh, tenda itu oleh Ummu kemudian Rasulullah bertanya, ya Ummu gimana keadaan kamu? Gimana keadaan kamu? Ya Rasulullah, keadaan Rasulullah gimana? Coba itu jawabannya. Bukan, nggak apa-apa ya Rasulullah cuma ada 26 luka doang Enggak Itu mah kita ya Baru juga luka dikit udah ngomong-ngomong kemana Wah jadi status, kemana-mana disebarin Ini ditanya ya Umumara gimana keadaan kamu Dia balik bertanya ya Rasulullah Rasulullah gimana, Rasulullah gimana Kata Rasulullah, saya Alhamdulillah nggak apa-apa Kalau gitu saya juga nggak apa-apa Tapi kalau Rasulullah sakit, saya lebih sakit Kalau Rasulullah sehat, saya sehat nggak apa-apa ya Rasulullah nggak ada nggak ada itu kenapa diperbantukan nggak nggak ini biasa aja lah udah nggak. nggak dia nggak mau Rasulullah ini lukanya gede loh Rasulullah nggak nggak caper kayak kita ya ini cinta sejati nih cewek bisa gitu apalagi cowok kayak Abu Bakar kayak Ali ini lebih dahsyat lagi nih cewek aja bisa gitu karena cinta sama Rasul begitu Rasulullah kembali umum orang langsung pingsan sadarkan diri setelah beberapa saat kemudian beliau Dapat berita bahwa Rasulullah Ngejar musuh lagi tuh Jadi perang uhur itu bisa dibilang bukan kalah Karena ulama nggak setuju kalau perang uhur itu kalah Yang disebut perang uhur itu Bukan kalah tapi kebobolan 2-1 Kalau yang lain tuh 2-0 telak ya Kalau ini 2-1 menang Kebobolan menang Rasulullah nggak pernah kalah perang Rasulullah yang ada pernah E, kalau bahasa bola lama kebobolan Atau kena musibah dalam peperangan Yaitu perang Uhud sama perang Hunain Dua kali dapat musibah dalam peperangan Tapi nggak kalah Nabi ngejar lagi musuh Umum Umar pas tahu Nabi ngejar musuh lagi dalam keadaan sakit Umum Umar langsung mengatakan Siapkan baju saya, siapkan baju saya Disiapin bajunya Langsung ngejar Rasulullah Dia takut nanti terjadi apa-apa kepada Rasulullah Padahal baru aja pingsan Apa yang membuat seseorang bisa ngelakuin yang kayak ginian Kalau bukan karena cinta Kita salawat aja malas ya, gimana mau pasang badan? Suruh misalnya disebutin nama Nabi kita bilang salallahu alaihi wasallam itu aja kadang-kadang kayak ngengampangin gitu, ah salawat doang. Padahal dari situlah kita belajar cinta pelan-pelan nih salawat dulu, terus naik lagi ikut sunnah Nabi, naik lagi seterus sampai akhirnya mudah-mudahan kita relamati demi memper, me melanjutkan perjuangan Rasulullah alaihi wasallam Cinta. Makanya Nabi mengatakan salah mangkun nafih wajadah halawatul iman. Ada tiga hal yang kalau seseorang dapat dia akan ngerasain iman itu indah banget. Iman itu indah, indah, banget. Apa tiga hal itu? Dua cinta, satu benci. Pertama cinta kepada Allah dan Rasul, kedua mencintai orang-orang solih, yang ketiga benci kepada dosa di masa lalu. Kalau kita bisa dapetin tiga itu Kita bakalan ngerasain hijrah kita itu nikmat Benci dengan masa lalu Benci dengan Kisah-kisah kita ketika masih sekolah dulu Bencinya bukan ke orangnya Tetapi kepada perbuatan kita. Ke orang mah gak boleh benci Keperbuatan kita sendiri Jadi jangan disimpan memori masa lalu Di facebook Jangan disimpan di album Kalau kita masih nyimpan Atau nggak nyimpan tapi nyari dia nyari, wah oh dia kira-kira akun dia sekarang apa ya, nyari gitu ya cari nama aslinya, nggak dapat dia senangnya apa ya, cari nama kue yang dia senangi, nggak dapat juga pokoknya semua hashtag dicari berarti belum tinggalkan atau move on dari masalah, masa lalu yang satu dan duanya cinta kepada Allah, Rasul, kemudian orang itu kekuatan banget teman-teman kayak cintanya Imam Malik Kepada Rasulullah Imam Malik itu cinta banget sama Rasulullah Makanya beliau tinggalnya di Madinah Karena pengen dekat dengan Rasulullah Saking cintanya Imam Malik Beliau tuh sangat hati-hati Kalau ngomongin tentang Rasulullah Walaupun ini bukan masalah Wajib dan enggak Tapi masalah ekspresi masing-masing orang Kan beda-beda dalam mencintai Ada yang mencintai itu dengan perhatian Ada yang mencintai itu dengan puji-pujian Ada yang mencintai itu dengan pengen mirip, kan gitu ya, orang kalau mencintai kan macam-macam ya ada yang e, misalnya dia cinta sama seorang artis gitu atau ngefans banget lah, nggak usah cinta deh ngefans aja dulu ngefans doang, itu kadang-kadang muji-muji, pengen selfie atau pengen mirip dengan dia, kalau dia pakai apa kita pakai apa atau e, perhatian, dia tuh senangnya apa, dan seterusnya kan gitu kan ekspresi cinta mah ke Allah dan Rasul juga gitu. ada yang cinta ke rasul dengan sering selawat sama nabi karena cinta banget selawat sehari dia selawat sampai seribu kali itu muji-muji kan ada yang ekspresi cinta ke nabi itu eh, pengen mirip banget sama nabi nabi pakai apa dia pakai apa nabi kayak gimana jalannya dia kayak gitu sampai ada sahabat namanya Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab pernah ngelakuin satu trip gitu perjalanan sama teman-temannya. Lagi kalau bahasa kita Mungkin lagi offroad ya Ini Lagi offroad sama teman-temannya Abdullah bin Umar Eh kita offroad ya udah lama Oh ya kemana ke Lampung misalnya Lintas Sumatera offroad aja nih Pas lagi offroad Ngelewatin satu tempat Ibnu Umar terus bilang gini Eh kita berhenti di rest area itu aja ya Kata teman-temannya Abdullah ngapain sih berhenti di rest area itu Kan airnya sedikit rest area Nggak keren Nggak ada KFC-nya nggak ada, McDonald-nya nggak ada, tempat istirahatnya, Wudhunya nggak nyaman, masjidnya nggak, gitu-gitu deh pokoknya, bukan rest area favorit, rest area biasa aja yang biasanya dipakai untuk parkir truk, parkir mobil-mobil barang gitu. Ngapain sih di situ? Mending kita yang rest area yang lain aja, kata teman-temannya Abdullah mah Apa kata Abdullah? Dulu ketika saya off road sama Rasulullah, Rasulullah tuh berhentinya di sini, dan saya tidak mau mengganti tempat yang lain. karena saya cinta kepada Rasulullah SAW, gitu doang coba. Masalah e, rest area doang, pengen sama sama Nabi. Nabi berhenti di mana dia berhenti di situ, gitu kan orang kalau cinta mah pengen sama banget ya sampai cara ngomongnya segala macam. Nabi itu saking cinta sama Khadijah, itu Nabi kalau dengar orang ngomong kayak Khadijah itu langsung cari-cari di mana di mana saking cintanya kepada Khadijah, Ekspresinya macam-macam. Ada lagi sahabat. Sengaja beli sendal yang ada ikat belakangnya. Kalau bahasa Arab diistilahkan dengan sibtiyah. Sibtiyah itu sendal yang ada ikat belakang terbuat dari kulit dan beludru. Itu namanya sibti, sibtiyah. Dia beli itu ke Syam. Eh, nanti kalau lo ke Syam, gue pesan oleh-oleh ya apa sibtiyah? Kenapa sih harus sibtiyah? Kan udah nggak zaman lagi sibtiyah. Sekarang udah ganti dengan yang tren-tren baru. Dia bilang itu sendal kesukaan Rasulullah dan saya pengen samanya sama Nabi Sendal aja pengen sama-sama Nabi dan itu ekspresi bebas Artinya mereka cinta sama Nabi sampai gitu-gitu banget gitu Ada lagi yang cinta sama Nabi dengan Imam Malik tadi ceritanya Imam Malik tuh kalau lagi ngomongin hadis Beliau enggak akan bicara hadis kecuali dalam keadaan berwudu jadi pernah imam malik lagi dalam satu perjalanan sama murid. di tengah jalan muridnya nanya ya sheikh boleh nanya enggak? apa kata imam malik saya penasaran ini hadisnya artinya apa sih? jadi lagi konsultasi tentang hadis gitu imam malik diam aja gak mau jawab ditanya lagi, ditanya lagi diam pas sampai ke tujuan imam malik berwudu kemudian beliau pakai parfum kemudian beliau sholat dua rakaat manggil muridnya eh sini Tadi di jalan kamu nanya apa? Oh, ini Sheikh hadis ini ini, ini. dijelaskan satu persatu oleh Imam Malik sampai tuntas. Muridnya penasaran, Sheikh kenapa tadi saya tanya kok nggak dijawab, sekarang malah dijawab? Kata Imam Malik, saya tidak suka bicara tentang Rasulullah sedangkan kita sedang di atas kendaraan dalam keadaan tidak berwudhu. Bukan berarti haram ngomongin hadis kalau nggak berwudhu nggak. Ini bukan bab hal-haram, bab ekspresi orang kalau cinta. Sehingga kalau mau bahas hadis Kayak Imam Bukhari, mau nulis satu hadis, dua rakaat sholat mutlak Bayangin, kalau ada di sahih Bukhari itu sekitar 7.000 hadis Berarti 14.000 rakaat sholat sunnah dengan 7.000 hadis Ini luar biasanya cinta orang-orang soleh kepada Allah dan Rasul Itulah yang menjadikan mereka merasa nyaman Imam Nawawi itu, saking cintanya dengan hadis-hadis Nabi Sampai meninggalnya dalam keadaan belum menikah Jadi bisa dibilang ada juga banyak ulama yang jomblonya visabilillah. Itu yang namanya jomblo visabilillah tuh. Jomblonya karena cari ilmu. Jomblonya karena ditolak. Ini mencari ilmu Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah. Itu kan orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan masih single. Belum sempat menikah. Tapi yang luar biasanya di dalam buku-bukunya Imam Nawawi itu ada babun nikah. bab tentang pernikah pernikahan tapi beliau kok nggak nikah apakah beliau ingkar sunnah enggak cuman beliau terlalu sibuk dengan ilmu sampai beliau mengatakan sesungguhnya mendengarkan ilmu lebih aku sukai daripada tidur dengan seorang istri yang cantik saya nggak ngerti hadis itu e, apa kata-kata itu bagi saya belum bisa sampai ke level itu tuh mendengarkan ilmu lebih saya sukai daripada tidur dengan istri saya yang cantik coba bayangin karena udah jatuh cinta kepada Allah dan Rasul punya kekuatan yang luar biasa. Ada juga sahabat yang saking cintanya sama Allah dan Rasul tuh kayak Ukasyah tuh. Pengen kulitnya bersentuhan dengan kulit Rasul. Gitu juga dengan Abdullah bin Zubair. Anak kecil loh. Anak kecil udah jatuh cinta sama Rasul. Kalau sekarang coba, eh idola kamu siapa? Misalnya Captain America. Eh idola kamu siapa? Superhero, superhero gitu kan? Anak kecil di zaman Nabi udah diajarin cinta kepada Allah dan Rasul Usia 6 tahun Saya cinta banget sama Rasul Itu anak kecil yang ngomong kayak gitu Siapa? Abdullah bin Zubair Makanya Abdullah bin Zubair itu masih kecil kalau sholat merpati itu sampai hinggap di atas kepalanya Kalau sholat itu nggak gerak-gerak sama sekali Kayak patung banget Kalau kita, kalau sholat itu kayak lagi ngedance ya Wah, semua gerak gitu Saking garuk sini, garuk sana Abdullah bin Zubair nggak gerak sama sekali cinta kepada Rasul sampai suatu hari kalau nggak salah Rasulullah lagi bekam bekam itu diambil darah kotor gitu kan cuman kan Rasulullah nggak ada darah kotornya hanya mencontohkan sunnah berobat dengan cara bekam lagi bekam kemudian darah yang udah diambil ditaruh di sebuah tempat Nabi nyuruh kepada Abdullah Abdullah coba kamu eh, apa simpan atau kamu buang darah ini ke tempat yang nggak ada yang tahu Enggak ada yang lihat. Siap ya Rasulullah, siap. Dibawa sama Abdullah. Pergi. Terus datang Abdullah. Datang sampai gini-gini. Rasulullah nanya, "Ya Abdullah, udah kamu buang?" "Udah ya Rasulullah. Di mana?" "Di tempat yang nggak ada yang lihat." Rasulullah curiga. "Ya Abdullah, kamu minum?" Kata Abdullah, "Ya ya Rasul. Diminum sama Abdullah bayangin dan itu bukan vampir ya. Karena ini khusus untuk Rasulullah, ada keistimewaan. Kalau untuk manusia jangan. Kalau kita minum darah Teman kita tuh namanya nyamuk ya, Atau lintah gitu ya Diminum sama Abdullah Terus Rasulullah mengatakan Ya Abdullah Sesungguhnya Allah mengharamkan Darah seseorang Atau tubuh seseorang yang dalamnya Mengalir darahku Akhirnya perasaan lain Duh Abdullah kok gak ngomong dari tadi gitu mau Rebutan darah Rasulullah gitu kan Saking cinta kepada Rasul Ekspresinya itu macam-macam Ada yang minum darah Rasul Ada yang pakai baju yang baru aja pakai Nabi. Jadi Nabi tuh kayak baru dapat endorsannya. Ini baru di-endorse baju sama seorang raja Khorasan. Dikasih nih baju warna merah kayak gamis warna merah, endorse aja buat Nabi. Ya Rasul ya Muhammad ini hadiah dari saya. Jangan lupa dipakai ya kalau ke kita, mau, jangan lupa di-posting ya gitu ya. Saya lagi pakai selfie si. endorse. -an. Kasih nih. Nabi pakai. ngeposting di depan sah sahabat jalan, bajunya baru ada sahabat bilang, Rasulullah bajunya bagus banget bajunya bagus banget gitu kayak mau gitu, kelihatan aura apa ekspresi wajahnya tuh kayak pengen Nabi bilang, ya nih kamu mau gitu, boleh Rasulullah langsung Nabi buka, karena Nabi itu nggak boleh menolak permintaan sedekah itu SOP Nabi ya karena Nabi itu punya SOP yang beda dengan umatnya diantara SOP Nabi itu nggak boleh makan sedekah Gak boleh menolak orang yang meminta sedekah Gak boleh mewariskan harta kepada keluarganya Itu SOP khusus para para Nabi Kalau kita gak gitu Nah Nabi buka bajunya dikasih ke dia dipakai sama dia Nabi pulang dalam karena tidak pakai baju Demi menghadiahkan baju itu kepada orang yang meminta Dan itu terjadi di puncak musim dingin Bayangin Dan di Madinah dingin Mekah Madinah itu beda banget teman-teman kalau yang udah pernah umur pasti tahu bedanya tuh Mekah dingin doang Madinah dinginnya itu nusuk-nusuk karena angin dari padang pasir Nabi di Madinah nggak pakai baju pulang ke rumahnya karena gara baju itu dikasih ke orang yang meminta Nabi menggigil gitu pulang ke rumah terus sahabat-sahabat yang lihat adegan itu nggak tega sama Nabi bilang eh kamu kok gitu banget sih sama Rasulullah kasian tahu Rasulullah pulang nggak pakai baju emangnya kamu nggak bisa minta baju yang lain gitu saya juga punya baju kalau kamu butuh baju yang bagus-bagus kata dia bukan itu masalahnya bukan brand apa yang kamu pakai kamu boleh aja pakai brand-brand yang keren tapi brand yang kamu pakai itu belum pernah kena keringat Rasul baju saya ini bekas keringat Rasulullah jadi saya meminta karena baju ini pernah dipakai sama Nabi orang kalau cinta bisa gitu ngefans saja bisa gitu kan David Beckham main kan keringat-keringat tuh udah gitu dia buka bajunya dikasih mau dicuci gak tuh baju gak bakalan dicuci karena keringatnya David Beckham itu dianggap berkah apa perkanya gara-gara keringan -kering itu jadi jago main bola kali ya itu ke ke idola aja bisa gitu apalagi kepada orang yang dicinta makanya saya tuh kalau misalnya istri saya lagi keluar kota terus saya kangen saya biasanya akan megang baju dia saya uh, pergi ke lemari gitu ya di lemari itu kan suka ada baju yang belum yang baru dipakai sekali. Saya pegang aja, aduh kamu kemana ya, aku nggak bisa hidup jauh dari kamu Ya gitu-gitu deh Artinya orang kalau cinta itu suka aneh-aneh kan Dan keanehan itu sesuatu energi yang membuat kita ngelakuin hal-hal yang kita nggak percaya Bayangin, kalau energi dan keanehan itu Dalam tanda petik Karena kita jatuh cinta sama Allah Jatuh cinta sama Nabi Itu pasti keren banget tuh Pasti kita bisa sholat seperti Abdullah bin Zubair Pasti kita bisa Kayak kebal seperti Kayak kebal ya bukan kebal benaran Kayak Urwah bin Zubair Pasti kita bakalan bisa uh, Habis-habisan seperti Ummu Umaroh dan banyak lagi nama yang lain Salah satu yang terkenal adalah Bilal Birobah Mungkin teman-teman tahu cerita Bilal yang jatuh cinta sama Nabi luar biasa Dan Saking cintanya sama Nabi Ketika Nabi wafat Bilal udah nggak kuat tinggal di kota Madinah Coba, ini hanya sebagai ilustrasi ya, analogi doang, biar kita bisa nge betapa logisnya hal itu Ada seorang cowok, cinta banget sama seorang perempuan, seorang cewek, terus diputusin Mereka punya kenangan di sebuah kota, setelah putus sanggup nggak tinggal di kota itu Di setiap sudut ada kenangan kan Eh, itu kafe itu dulu pertama ketemu. Oh, di sana gini. Dan seterusnya kan. Jadi nggak kuat, apalagi dengan yang dulu kita senang bareng denger lagu itu. Ah, itu lagu baper banget pasti tuh. Begitulah Bilal. Setiap sudut Kota Madinah ada Rasulullah. Ada kenangan dengan Nabi. Apalagi kalau udah ngelihat rumah Nabi, ngelihat Masjid Nabawi, Bilal nggak kuat. Akhirnya Bilal minta izin kepada Abu Bakar ya, abak saya udah nggak kuat tinggal di sini." Kenapa ya Bilal selalu ingin ingat Rasul dan bikin saya Gak kuat, lemas gitu Setih banget kalau udah ingat Rasulullah Terus kamu mau kemana Bilal? Biarkan saya merantau Hijrah ke Syam, ke Damaskus Suriah kalau sekarang Pergi ke Suriah Baru di Suriah, Bilal nikah Setelah beberapa tahun tinggal di Suriah Mungkin beberapa bulan tinggal di Suriah Tiba-tiba suatu malam Bilal bermimpi ketemu Rasul Mimpi itu Rasulullah bilang ini Ya Bilal, kenapa engkau terasa asing sekali bagi saya? Kenapa engkau terasa sangat asing bagi saya, Bilal? Kunjungilah saya, wahai Bilal. Kunjungilah saya. Jadi Nabi itu ngerasa Bilal kayak orang asing, enggak kenal lagi gitu, dan enggak pernah mengunjungi Nabi. Sehingga Nabi bilang, Ya Bilal, kunjungi saya, kunjungi. Muncul dari mimpi. Bilal ngomong ke istrinya, Wah istriku saya ketemu Rasulullah dalam mimpi. Terus bilang apa? Disuruh berkunjung ke Madinah. Yuk, yuk kita siap siap besoknya langsung Bilal berangkat umroh ke Madinah, menziarahi makam Rasulullah. Setelah selesai beres umroh di Mekah, terus ke Madinah, ziarah makam Nabi. Udah gitu Bilal ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar langsung request Bilal. Kangen nih? Kangen apa? Udah lama nggak dengar azan kamu. Bilal bilang, ya Abubak, saya nggak akan kuat. udah coba dulu aja sekuatnya kamu nggak akan kuat ya ababak akhirnya Abu Bakar karena nggak bisa bujuk Bilal, minta Umar Umar bujukin dong datang Umar bilang azan dong Umar nggak bisa azan nggak bisa Umar kan tegas orangnya akhirnya Umar juga nggak berhasil ada akal apa ada ide cemerlang nih pakai uh, cucu Nabi Hasan Hussein datanglah Hasan Hussein om Hazandong ini mah bahasa kita ya. Om Bilal gitu kan kalau bahasa kita. Kalau bahasa Arabnya om apa? Om juga. Am. Ammun, ummun sama kan? Maksa. Ammun, Om ummun, om. om gitu. Kayak kalau jangan-jangan om itu dari bahasa Arab. Om ya ami gitu. Om dong om gitu. Bayangin suaranya Hasan Hussein, wajahnya Hasan Hussein, cara jalannya Hasan Hussein itu kan mirip banget sama kakeknya kan Rasulullah. Dan itu bikin Bilal Langsung teringat kenangan-kenangan bersama Rasulullah Duh Hasan Hussain Om azan dong om Nggak bisa nolak kalau Hasan Hussain yang minta Ya ya ya ya udah Azan aja Itu mah bukan azan Bilal ya Azan TV itu teh Pokoknya azan Bilal Azan Begitu Bilal suaranya berkumandang di kota Madinah, satu kota Madinah apa tersentak, kaget dan kagetan, semuanya berkata, "Apakah Rasulullah telah kembali?" Coba. Jadi suara Bilal itu seolah-olah pertanda Rasulullah bangkit dari kuburnya. "Apakah Rasulullah telah kembali? Apakah Rasulullah telah kembali?" Itu tuh kayak berita paling heboh tuh, jadi trending topik di Madinah. Semua sudut-sudut kota Madinah ingin Rasulullah sudah kembali, Rasulullah sudah kembali, viral aja. Hashtagnya apa? Rasulullah balik. Wah oh, viral. Nyebarin, repost gitu. Bilal Azam bilang Rasulullah sudah balik, Rasulullah. Akhirnya jadilah dia trending topic di Twitter itu paling ramai, viewernya tuh paling banyak satu kota Madinah. Kaget. Alhamdulillah. Semua orang meninggalkan dagangannya Yang di kebun meninggalkan kebunnya Yang di rumah langsung meninggalin rumahnya Menuju ke masjid Nabawi Semuanya berteriak Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah Madinah heboh aja hari itu Berkumpul laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak Menuju ke masjid Nabawi Masjid Nabawi lebih rame daripada Masjid Al-Muhajirin pada malam ini Penuh sesak Parkiran tuh semuanya Cuman dulu kan parkirnya Ontak, kuda gitu ya Ini ilustrasi ini Jadi kalau baca sejarah tuh Pakai imajinasi, jangan cuma teks Gimana suasana pada saat itu Semuanya pada ngumpul Pas sampai kalimat Ashadu'an an Muhammadan Rasulullah menitik air mata bila Asyhadu anna Muhammad Main aja enggak kuat ya Menitis air mata bila pas kedua kalinya enggak sampai selesai kalimat asyhadu anna Muhammadan terputus Bilal tersungkur tersungkur itu lututnya nggak kuat berdiri langsung jatuh nangis terisak-isak di dinding tempat dia mengumandangkan azan dan satu Madinah sadar ternyata bukan Rasulullah kembali tapi Bilal yang kembali dan sadar Rasulullah tidak kembali akhirnya satu kota Madinah menangis satu kota Madinah jadi Madinah itu pernah heboh dua kali satu ketika Rasulullah wafat nangis satu kota Madinah yang kedua ketika Bilal mengumandangkan dan untuk kali pertama sejak dia meninggalkan Madinah, satu kota Madinah menangis. Kayak anak yatim yang ditinggalkan ibu mereka, yang ditinggalkan ayah mereka, nangis semuanya. Baru mereka sadar, akhirnya Bilal enggak sanggup melanjutkan, dilanjutkan oleh muazin yang lain, disambung azannya. Kemudian mereka pun melaksanakan salat, salat yang paling syahdu dalam sejarah para sahabat itu ketika Bilal kembali dari Syam. Rindu sama Rasul Siapa diantara kita yang pernah kayak gitu Nangis gara-gara Allah Nangis gara-gara Rasul Kalau nangis gara-gara duit, sering Nangis gara-gara dia Lebih sering lagi itu Nangis gara-gara nilai, juga pernah Nangis gara-gara kerjaan, pernah Nangis gara-gara diri sendiri, sakit Misalnya, pernah Tapi pernah nggak sih ngerasain nikmatnya Nangis karena Allah dan Rasul Kalau pernah, berapa lama Berapa sering Apakah udah setahun yang lalu Kita pengen setidaknya bulan Ramadan berada di puncak keimanan sehingga pas bulan Ramadan itu kita bisa ngerasain lagi nikmatnya menangis karena Allah dan Rasul. Gimana pas bulan Ramadan kita bisa apa mood kita di booster di apa didorong supaya kita bisa lebih nyaman beribadah kemudian kita bisa ngerasain nikmatnya iman menangis karena Allah dan Rasul. menangis ketika baca Alquran. pernah nangis ketika baca Alquran? atau nangis ketika dengar bacaan Alquran? saya pernah. soalnya bacanya kepanjangan. jadi bukan nah soleh ya. ini Imam panjang banget bacanya nangis. dipikir orang sebelah, wah serahanan. soleh apa khusyuk banget solanya? bukan khusyuk, capek. bacanya, bayangin saya pernah cerita tadi pagi, eh, tadi siang di Mesir itu. Sholat Taraweh paling standar itu satu malam satu juz. Itu biasanya sholat Taraweh buat nyobi lah. Eh, lo anak baru ya? Ah, kok tahu? Tarawehnya satu juz. J. Anak baru Tarawehnya satu juz. Kalau udah senior Tarawehnya tiga juz. Tapi ada beberapa masjid Tarawehnya satu malam lima belas juz. Dua malam sekali khatam Sebulan lima belas kali khatam Itu luar biasa loh. Dan saya pernah di situ. karena gak tahu. <SILENCIO> karena nggak sengaja tuh diajak sama guru saya Syekh Tarik Faris beliau habis 10 qiraat gitu senang dengan orang-orang yang bacaannya bagus Hanan yuk ikut terawih sama saya imamnya bagus loh yuk yuk Syekh eh hey, ternyata satu rakaat Al-Baqarah Al-Imran empat juz rakaat pertama teh baru rakaat berikutnya satu juz, setengah juz tapi rakaat pertamanya empat juz sehingga total 11 rakaat 15 juz. Mulainya Isya selesainya hampir enggak sempat makan sahur. Hampir nggak sempat. Begitu salam langsung rebutan sahur karena tinggal 5 menit lagi mau azan subuh. satu malam salat full tarawih. Itu benar-benar santai. Kan artinya santai kan? Paling santai sedunia kayaknya. Benar-benar mecahin rekor salat tarawih terpan terpanjang. Dan saya tuh cuma sekali kayak gitu. Besok-besok diajak oleh saya, "Hanan ikut lagi yuk yang ke tempat kemarin." "Saya aja deh. Saya di sini-sini aja." Kenapa kepanjangan? Bukan, saya pengen ngerasain yang ini aja, yang dekat-dekat rumah apa segala macam banyak alasan. nggak kuat. Tapi ada pengalaman menarik. Habis salat rawatib di situ, saya kayak curhat gitu sama kakek-kakek di sebelah saya. Udah tua umurnya kurang lebih 60 tahun. Kayak kakek hafiz ya? Enggak. orang Mesir gitu. Oke, belajar di Al-Azhar. Enggak. Kakek ngerti ayat yang tadi dibaca. Dikit-dikit, tapi nggak semuanya karena orang Mesir bahasa Arab dengan bahasa Mesir agak-agak beda sih. Jadi nggak semua orang Mesir itu ngerti Al-Qur'an. Dikit-dikit sih ngerti tapi nggak nggak semuanya. Oh. Kage udah sering salat di sini. Udah 10 tahun. 10 tahun setiap Ramadan dia salat satu malam 15 juz. Dari usia 50 tahun sampai 60-an tahun. Saya bingung kayak Saya itu hafal loh surat yang dibaca. Masya Allah kata dia. Bukan Masya Allah. Kayak ini astagfirullah ini. Saya hafal. Saya hafal tuh ayat dibaca. Saya faham tafsirnya. Orang saya ngambil jurusan tafsir di Al-Azhar. Jadi saya tahu tafsirnya. Asbabun nuzulnya tahu. Hadis-hadis tentang ayat itu saya tahu. Saya juga lebih muda dari kakek. Waktu itu saya usianya masih 19 tahun lah. Sekarang 21. 19 tahun lah ya. Masih muda gitu baru lulus sekolah. Saya masih lebih muda dari kakek Saya belajar di Al-Azhar, hafal ayatnya Tahu tafsirnya, ngerti bahasa Arab Tapi kok saya nggak betah ya kek Saya pegal banget nih semua badan saya nih Ini pulang-pulang saya harus jadi tukang pinjam nih gitu. Kata kakek itu apa? Kamu berdiri dengan tenaga kamu Saya berdiri dengan iman dan cinta Ada orang kan Dia suka bikin orang di jalan, di terminal Masjid di sebelah rumah Dia nggak sanggup katanya ke masjid kan Ternyata yang membuat orang ke masjid itu bukan tenaga fisiknya, tapi iman dan cintanya. Betapa banyak orang yang secara fisik kurang, dia tunanetra, dia cacat pincang misalnya, tapi bisa tuh ke masjid. Kenapa yang sehat nggak bisa? Bahkan ada orang yang tinggal di masjid tapi begitu waktu salat dia nggak ikut salat di masjid. Siapa itu? Orang yang lagi renovasi masjid. Kan tinggal di dalam masjid. Masjid lagi renovasi, bentar lagi mau lebaran nih, Atau Ramadan, kan dia berarti di masjid Kerjanya kan ya, begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung mojok Bukan bungkus Padahal tinggal wudhu Melangkah beberapa langkah, sholat jamaah Udah dapat 27 derajat, kok nggak bisa Ini bukan bab kuat nggak kuat lapar nggak lapar, bab iman Dan cinta Kalau kita ngerasain Kayak berat banget dalam amal soleh, pasti iman Kita bermasalah Pasti kita belum kain cinta sama Allah dan Kalau kita dapat itu semuanya jadi gampang di Bandung tuh ada tarawih Malam tiga ajuh masjid Habiburrahman namanya pernah sholat di situ di sebelah ada jadi waktu itu saya bawa anak juga anak-anak udah pada ngeluh-ngeluh gitu bah pulang yuk bah pulang yuk terus ngelihat di sebelah ada anak muda maaf kakinya pincang sebelah dia nggak punya kaki sebelah jadi berdirinya tuh sebelah kaki bayangin dia pakai tongkat pas udah sholat tongkatnya ditaruh di depan Dia berdiri sebelah kaki 3 jus sebelah kaki kita upacara dua kaki cuma setengah jam nggak kuat 3 jus sebelah kaki coba saya tadinya udah mau iain anak-anak e, baru empat rakan sih empat rakan itu kan kurang lebih sekitar satu jus baba apa anak-anak udah bilang baba pulang yuk baba pulang yuk capek nih capek nih gitu oh ya ya, ya. abis 4 rakan ya, ya ya udah beres 4 rakan pas mau pulang ngelihat laki-laki itu anak saya bilang bah malu ah balik lagi kita ke sholat Malu sama laki-laki yang tadi. Dia aja yang yang yang gak sempurna fisiknya bisa total 3 juz dan itu sudah dia lakukan beberapa tahun di masjid itu. Kita yang sehat wal afiat kok nggak bisa gitu? Pasti masalahnya bukan di kaki, tapi di sini. Masalahnya bukan di paham, tapi di hati. Masalahnya bukan di tangan, tapi di hati. Hati idza salahat salahat jasad kulluh. Kalau dia benar, semuanya juga ikut benar. Semuanya juga ikut rusak Minta sama Allah Itu hal paling berharga loh teman-teman Ya Allah cintai saya dong Saya juga pengen cinta sama Allah Gimana nih caranya Ya Allah please kasih saya cinta Minta semua dalam doa kita oh, Cinta itu berangsur-angsur Nanti kerasa di hati kita Aduh kangen, kangen apa? Kangen duha, gitu. kangen senin Kamis, kangen jumat pernah nggak kita kangen dengan malam Jumat kayak orang kangen dengan malam minggu jadi siang hari Sabtu tuh udah cuci motor gitu ya cuci mobil malu, mau malam terus e, habis asar udah mandi pakai parfum segala macam mau malam mingguan eh malam ini malam mingguan loh terus langsung browsing nih 21 lagi ada show apa film apa nih mau nonton apa mak terdi mana Di prepare banget loh malam minggunya walaupun kalau dengan pasangan masih sah sah aja. Saya juga malam mingguan sama istri saya di Bandung itu kan ada satu daerah yang daerah wisata gitu, Jalan Braga kan. Saya suka nong, istri saya malam mingguan di Jalan Braga berdua itu kayak pacaran setelah nikah gitu ya. Boleh-boleh aja, cuman bisa nggak sih malam Jumat itu semangatnya kayak malam minggu? Jadi malam Jumat itu, bentar lagi malam Jumat loh, mau yasih. Bentar lagi malam Jumat loh, mau kahvian. Bentar lagi malam Jumat loh, mau Itu ya? pokoknya mau tilawah aja mau al-kahfi mau Yassin, mau al-ikhlas mau al-baqarah 3 juz mangga cakur yang senengnya al-kahfi karena ikut hadis nabi silahkan ada yang seneng yasin karena yasin juga ayat Al-Qur'an mangga tapi dia semangat gitu ini mau malam Jumat eh besok Harus hari Jumat emang kenapa mau potong kuku mau mandi seperti mandi besar mau ke masjid mau pakai parfum yang wangi pakai baju bar kayak lebaran gitu Berarti kalau kita masih jarang ngerasain kayak gitu Kita minta sama Allah Ya Allah kasih saya nikmat iman Supaya setiap hari Kamis saya itu senang Karena mau malam Jumat Setiap bulan e, apa Syaban saya senang Karena mau Ramadan Setiap akhir Ramadan saya sedih Karena akan berlalu bulan yang paling mulia Itu paling nikmat Makanya Minta sama Allah Mudah-mudahan Allah beri kita cinta Karena Allah Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang soli, cinta yang membuat kita semakin diridhai oleh Allah Subhanahu Wataala. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Barokallahu liwalakum. Assalamualaikum. warahmatullahi Wabarakatuh. Duduk sejenak. Jangan pulang dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan Allah Memberkahi kegiatan kita Dan merahmati Hari-hari uh, kita insyaAllah A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin ar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 الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على الأخوة الحمد لله على القران الحمد لله على القران الحمد لله على القران اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا الله اجعل القرآن شفاء لنا في سدورنا اللهم اجعل القرآن هداية لنا يا الله اللهم نوّر قلوبنا بالقرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رحمن اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولي ولداي نا لولي ولداي نا لولي ولداي نا وارحمهما Yeah. Dosa-dosa besar yang kami pamerkan di hadapan orang banyak, Ya Allah Dosa-dosa besar yang dengannya kami mendapatkan keuntungan dunia, Ya Allah Dosa-dosa besar yang membuat kami merasa sombong terhadap orang lain, Ya Allah Dosa-dosa besar yang menjadikan kami durhaka kepadamu dan kufur terhadap nikmatmu, Ya Allah Dosa-dosa besar Yang menghalangi kami dari sholat selama ini ya Allah Dosa-dosa besar yang menghalangi kami dari orang-orang sholih ya Allah Dosa-dosa besar yang memberatkan langkah kaki kami ke rumahmu, masjid-masjidmu ya Allah Ampunkanlah dosa-dosa besar kami ya Allah Janganlah engkau biarkan dosa-dosa itu mengganjal kehidupan kami ya Allah Janganlah engkau biarkan dosa-dosa itu Menghalangi kami dari rahmatmu Ya Allah Janganlah engkau biarkan dosa-dosa itu Menghalangi kami dari surgamu Ya Allah Janganlah engkau tutup hati kami Karena dosa-dosa kami di masa lalu Ya Allah Hanya ampunanmu yang sangat Berharga bagi kami Ya Allah Ampunkan dosa kami Ya Allah Karena engkaulah yang maha pengampun Terhadap segala dosa zalamnana anfusana dzulman katsira dulu kami sering berbuat maksiat kepadamu ya Allah di malam hari kami berbuat dosa lalu di siang hari kami menceritakan dan membanggakannya ya Allah yang lebih kami sedihkan lagi ya Allah Saat kami sadar bahwa karena dosa-dosa itu kami jadi teladan buruk bagi keluarga kami, Ya Allah Dosa-dosa kami diikuti oleh putra-putri kami sendiri, Ya Allah Dosa-dosa kami diikuti oleh pasangan kami, Ya Allah Dan dosa kami diikuti oleh banyak orang-orang yang selama ini mengidolakan kami, Ya Allah Janganlah engkau biarkan dosa-dosa yang mereka kerjakan Karena meniru apa yang mereka lihat dari kami Menambah Berat timbangan keburukan kami Nanti di akhirat ya Allah Kami mohon ampun Kepadamu Dulu kami bodoh ya Allah Dulu kami sombong ya Allah Dulu kami tidak tahu apa-apa ya Allah Kini kami Belajar ya Allah Kami datang ke rumahmu Ingin memperbaiki diri Ingin berhijrah Terimalah kami ya Allah Walaupun kami adalah hamba yang hina Hamba yang tercela, Terimalah kami ya Allah Engkaulah sebaik-baik yang menerima Tamu yang datang kepadamu ya Allah Kami yakin tidak ada seorang pun yang datang kepadamu Pulang dalam keadaan kecewa ya Allah Kami yakin Terimalah kami ya Allah Rahmati kami ya Allah Ampuni kami ya Allah Ridhoi kami ya Allah Berkahi kami ya Allah Rabbana Aatina fid dunia hasana Wafil akhirati hasana Wa kina azabanna Barukullah Jasa kelahiran kasir kepada Ustaz